pukul 12.30 waktu Indonesia Barat saatnya berita siang Assalamualaikum Shadaralun. Berita Siang Siang Edisi Hari Ini ini Rabu 13 Juli 2016 dibacakan oleh Ahyar dan Fea Artega siang ini, Presiden Lantik Tito Karnavian sebagai Kapolri Tim Negosiator Pembebasan 10 yang Abu Sayyaf telah disiapkan Bakamla RI Proses Hukum 27 Kapal yang melakukan tindak pidana di Laut Indonesia dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Team News SRAM BFM. Beritas yang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM AC Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRAM BFM. Jenderal Presiden Joko Widodo akan melantik Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Badruddin Haity pada hari ini. Pelantikan akan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Kompas.com melansir, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan Tito terpilih sebagai Kapolri setelah DPR RI menyetujui keputusan presiden yang menunjuknya sebagai calon tunggal Kapolri. Persetujuan DPR disampaikan pada sidang paripurna tanggal 27 Juni lalu setelah Tito menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR. Secara aklamasi seluruh fraksi di Komisi 3 DPR menyatakan perwira Polri angkatan 1986 itu lolos uji kelayakan dan kepatuhan. Johan menambahkan Presiden hanya akan melantik jabatan ke Polri saja. Sementara soal jabatan wakil kepala Polri akan ditentukan sesuai perundang-undangan. Adapun soal pengganti Tito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Presiden belum memutuskan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, langkah itu bertujuan agar Tito dapat memberikan masukan ke Presiden soal siapa sosok yang tepat untuk mengisi jabatan kepala BNPT. Sekretaris Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa tim negosiator pembebasan 10 anak buah kapal ABK WNI yang disandera oleh kelompok separatis asal Filipina Abu Sayyaf telah disiapkan. Pembentukan tim negosiator yang terdiri dari pihak Indonesia dan juga Filipina itu juga di bawah koordinasi pemerintah Indonesia. Antaranews.com melansir Luhut menyebutkan pembentukan tim negosiator ini sejalan dengan pilihan pemerintah Indonesia yang mengedepankan upaya perundingan untuk menyelamatkan sandera mengingat hingga saat ini opsi militer belum bisa dilakukan karena terganjal konstitusi Filipina yang melarang pelibatan militer negara lain untuk beroperasi langsung di negaranya. Selain menyiapkan tim negosiator, Indonesia juga akan mengupayakan kerja sama peningkatan keamanan jalur perdagangan laut melalui pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada Selasa Rabu pekan depan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, mantan kepala staf komando cadangan strategi TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kivlan Zen, mengaku akan bergabung sebagai penasihat dalam tim negosiator Sandra Weendi di Filipina. Proses negosiasi juga diperkirakan akan melibatkan pimpinan Moro National Liberation Front, Nur Miswari. Syederalun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla Republik Indonesia, Indonesia, Bakamla berhasil menangkap dan സേദർ ബഡൻ ഗൺ ലോ ബ കിപബ്കർഹാസ മനാകാപ്പമം പ്രോസേസ് ഹക്കും ധുപുജൂ കപാല യംകുക്ക ടി ടി ടി ടിഡാന ഡി melansir, Kepala Unit Tindakan Hukum Bakamla RI, കപ്പ Arifin, mengatakan tindak pidana yang dilakukan kapal-kapal tersebut meliputi illegal fishing, illegal logging, penyelundupan narkotika, penyelundupan solar, penyelundupan CPU, ketidaklengkapan dokumen pelayaran dan lainnya. Ia menyebutkan dari 27 kapal yang ditangkap, 8 kapal di antaranya hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan 2 kapal telah dijatuhi hukuman. Penangkapan berhasil dilakukan sebagai hasil operasi Nusantara 1 sampai 5 yang digelar Bakamla di 3 wilayah yang ada, yakni zona maritim barat yang bermarkas di Batam, tengah di Manado, dan timur di Ambon. Arefim menambahkan keberhasilan operasi Nusantara 1 sampai 5 yang digelar Bakamla tidak terlepas dari peran unsur-unsur kapal pemangku kepentingan yang terlibat dari instansi yang bertugas di laut baik TNI angkatan laut, polisi air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, KPLP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan dan lainnya. Syadaron Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ya Sona Lauli mengatakan Keberadaan panduan hukum untuk menangani imigran ilegal perlu karena sampai kini Indonesia belum memilikinya. Antara News.com melansir. Iasona menyebutkan Indonesia sedang mengalami banyak persoalan terkait imigran ilegal seperti di Aceh. Pihaknya akan mengordinasikan dengan beberapa kementerian dan lembaga agar punya panduan jelas menangani imigran ilegal. Sebenarnya Indonesia berada di posisi yang sulit terkait imigran gelap yang datang ke Indonesia. Di satu sisi, Indonesia belum memiliki standar pelayanan imigran, tetapi di sisi lain, jika tidak diterima Indonesia akan mendapat kritikan dari dunia internasional. Yastona mengatakan pemerintah nantinya juga akan bekerja sama dengan lembaga pengungsi PBB UNHCR dan organisasi migran internasional atau IOM yang bisa membantu imigran ilegal dari sisi fasilitas. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Syederalun Arifin, warga Muara Enim, Sumatera Selatan, ditangkap oleh aparat unit reskrim Polsek Prabu Mulih Timur, kota Prabu Mulih, karena kedapatan membawa senjata api rakitan jenis pistol ilegal. Dari tersangka Arifin, Diamankan juga uang sebesar Rp17 juta yang diduga untuk transaksi suatu tindak kejahatan. Kompas.com melansir. Kapolsek Prabu Mulih Timur Akapi Sugeng Pranoto mengatakan penangkapan tersangka arifin berawal dari suatu operasi penyakit masyarakat yang dilakukan di daerah Taman Prabu Jaya Prabu Mulih selasa malam. Polisi curiga dengan keberadaan tiga pemuda yang tengah duduk-duduk di taman tersebut. Saat polisi mendekat, ketiga orang tersebut langsung kabur. Polisi lalu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satu orang bernama Arifin. Saat digeledah, di tubuh Arifin ditemukan sepucuk pistol rakitan ilegal dengan satu butir peluru dan uang sebesar 17 juta rupiah. Diduga pistol itu dibawa untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Arifin langsung dibawa ke Moposek Prabu Muli Timur untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Arifin menolak dikatakan hendak melakukan kejahatan. Menurutnya, pistol yang dibawanya digunakan untuk menjaga diri sebab daerah tempatnya tinggal termasuk daerah rawan kejahatan. Sedangkan uang 17 juta rupiah yang disita merupakan hasil jual-beli motor bekas. Syederalun jumlah korban kecelakaan kereta api di wilayah Puglia, Italia bagian selatan terus bertambah. Setidaknya 20 orang dinyatakan tewas dalam tabrakan antara dua kereta penumpang tersebut. Kompas.com melansir. Seperti dilansir CNN, Presiden Deputi Provinsi Barleta Andrea Trani menyebutkan 20 orang tewas sementara puluhan lainnya menderita luka dalam kecelakaan ini. Mereka juga mengharapkan adanya bantuan donor darah untuk korban yang masih selamat. Belum diketahui apa penyebab pasti kecelakaan kereta api tersebut. Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi telah memerintahkan untuk segera melakukan investigasi terkait kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi di jalur rel tunggal yang membentang di wilayah pinggiran Italia antara kota Corato dan Andria. Kedua kereta api bertabrakan pada bagian lokomotif. Foto dari udara menunjukkan beberapa gerbong hancur dan remuk akibat tabrakan yang hebat. Puing-puing gerbong terlihat berserakan di sekitar lokasi kejadian. petugas penyelamat berupaya mengevakuasi korban dari dalam puing gerbong kereta. Cederaon Martin Skrtel selangkah lagi bakal resmi menjadi pemain Fenerbahce. Bahkan bek asal Slovakia itu pun sudah tiba di Istanbul, Turki. Kompas.com melansir, menjelang akhir musim 2015-2016, Skrtel memang sudah diisukan bakal meninggalkan Anfield, markas Liverpool. Kabar itu kian menguat pada Juni 2016 setelah Presiden Fenerbahce Aziz Ildirim, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan pembelian ഫെനർബ Upaya Fenerbahce itu pun membuahkan hasil. Sang pemain sudah tiba di Istanbul pada selasa kemarin waktu setempat. പാദാകുമാരിൻ rencananya akan diperkenalkan sebagai pemain anyar Fenerbahce pada Rabu ini. Sketel mengaku sudah sudah tahu seluk beluk Venerbahce dari rekannya di tim nasional Slovakia Miroslav Stos yang sudah lebih dulu bergabung dengan klub Turki tersebut. ബസ് bergabung ke ം setelah menghabiskan waktu 8 tahun bersama Liverpool. Selama di Liverpool, മംഗർ mencatatkan 18 gol dari 320 laga serta meraih satu piala Liga Inggris pada tahun 2012. Dari Newsroom SRAMBI Tanjung Permanyekan Berita Siang edisi Rabu 13 Juli 2016. Berita Sore SRAMBI FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.sramifm.com. Follow juga di Twitter kami @sramifm. Saudara-saudariun, Wassalamualaikum.